Ditro bisnis Presiden Susilo Bambang Yudhoyono akan mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perpu terkait dengan undang-undang pilkada yang telah disetujui oleh DPR belum lama ini. Untuk membicarakan hal tersebut, saya sudah tersambung dengan pengamat politik J Kristiadi. Mas Kris, bagaimana komentarnya soal ini? Perubahan-perubahan sikap partai-partai itu di dalam menyusun pasal-pasal perubahan yang semula pilkada langsung menjadi pilihan DPRD ini niatnya bukan untuk memperbaiki performen daripada Undang-Undang Belkada, tetapi ada agenda tersembunyi bagaimana sebetulnya bisa menjaga pemerintahan Jokowi-Sokala. Jadi kalau Undang-Undang sudah dibikin atau direvisi itu melalui sesuatu etikat yang hanya kepentingan politik kekuasaan saya kira ini berbahaya sekali. Bahayanya terutama bagaimana nanti akan terjadi pempusuhan dalam partai-partai politik dan lembaga DPR itu karena lembaga ini hanya akan melayani para elit politik dan para pemutus politik. Yang kedua sikap Partai Demokrat, utama ISD memang membingungkan. Saya kira mau coba main-main politik seakan-akan dia mengatakan ke Pilkada Langsung dengan Perbaikan, tapi tiba-tiba bisa berubah secara berada yang bagi saya tidak mungkin orang sekelas Nur Hayati, Salih Basan, itu berani melawan petunjuk presiden untuk misalnya presiden betul-betul memang menghendaki agar menyetujui Pilkada Langsung dengan Perbaikan. Terus apa yang dilakukan menurut saya itu Pasti perintah daripada Presiden Apa yang sebenarnya Mas Kris lihat Dari keputusan SBY sebagai Presiden Yang menurut banyak pihak Seolah sengaja melakukan manuver politik Di akhir masa pemerintahannya ini Presiden dalam melakukan manuver-manuver politik ini Menurut saya agak underestimate Dengan kekuatan masyarakat Underestimate dengan masyarakat yang sudah sebetulnya Merasakan bahwa perubahan-perubahan Undang-undang Pilkada Yang sebetulnya selama dua setengah tahun Hampir semua partai politik melawan Dengan segala macam argumentasi supaya memperkenalkan Melarangkan pilkada langsung, tiba-tiba berubah pilihan menjadi pilkada pilihan DPT, itu memang sudah merupakan sinyal yang semakin menguatkan kecurigaan publik bahwa dibalik usulan itu ada politik bumiangus, ada politik penelikungan, ada politik perempuan terhadap kombinasi Jokowi Soekarla. Lantas, apakah opsi menerbitkan Perpu ini hanya soal memperbaiki citra dari SBY? Lantaran seperti kita tahu, SBY sudah banyak diserang langsung oleh masyarakat melalui media sosial karena itu yang cara menyelamatkan demokrasi dan cara menyelamatkan citra SBI selain harus memang pertidak sesuai dengan kekuatan yang ada yaitu apa yaitu bikin perpu perpu yang mana perpu ada beberapa kemungkinan ada perpu untuk bisa mencabut usulan DPR atau yang kedua juga dia bisa lakukan bahwa setelah dicermati ternyata proses pengambilan keputusan itu kalau menurut tata tertib yang baru di DPR itu sebetulnya tidak sesuai dengan pasal pengambilan keputusan tidak sesuai dengan tata tertib pasal 184 yang harus banyak itu merupakan separuh lebih daripada jumlah yang hadir. Nah, yang hadir ada 496 itu separuhnya 248 tambah satu jadi 259. Yang memiliki sekitar 260 itu sangat kurang. Nah, istilahnya tidak usah menandatangani Rancangan Undang-Undang Belkada ini langsung aja membuat perpu karena ada kekosongan hukum dalam Belkada. Kekosongan hukum itu tentu bisa dijadikan alasan sesuai dengan keputusan MK untuk melakukan menerbitkan perpu, apalagi juga masyarakat begitu resah bisa dilihat dari berbagai masyarakat ...macam media sosial dan media konvensional... ...betapa resahnya pilihan-pilihan mundur... ...dari Pilkada langsung kepada... ...Pilkada pilihan DPR. Karena itu, supaya lebih meyakinkan... ...Pak SBY juga memerintahkan Partai Demokrat... ...betul-betul harus all out... ...untuk bisa mendukung antikatan terjadi... ...masalah di DPR. Merubah walk out menjadi all out... ...jika mempersuangkan dan mengembalikan... ...demokrasi di Indonesia ini. Kemudian menurut Mas Kris, mana yang lebih baik... ...mengembalikan proses Pilkada melalui DPRD... ...atau tetap langsung oleh masyarakat. Pilkada langsung dan Pilkada DPRD itu bukan yang satu haram yang satu halal, tidak. Tapi ternyata Pilkada langsung dipraktikkan itu bisa menghasilkan orang-orang terbukti mampu berbuat banyak untuk masyarakat. Tentu banyak kekurangannya. Nah, kekurangan itu obatnya bukan cuma dari Pilkada langsung diganti Pilkada DPRD, tidak. Ternyata juga banyak studi dan KPK-nya mengatakan pada saat praktek rezim Pilkada di DPRD, pelaku koruptor di DPRD banyak sekali dibandingnya langsung. Nah, ini saya kira juga salah satu justifikasi seperti itu. Demikian pengamat politik J Cristiadi, saya Gerry Sadewa.